bersama dengan anak istri sahur bersama, itu juga ikut membangun, jadi semua ibadah bisa kita gunakan untuk memberikan sumbang sih bagi terbentuknya rumah tanggaku, surgaku asal kita pandai mengintertainnya jadi bagaimana menata ibadah itu, tapi prinsipnya setiap ibadah bisa kita lakukan itu ya, ya saya kira itu baik, terima kasih pak bagian bicara mengenai bulan bijuran Bagaimana kita saling terbuka, saling mencari kekurangan masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya. Tidak ada salahnya kita sebagai suami, Pak, apa sih kekurangan saya selama ini. Sehingga dengan demikian akan ada saling sambung rasa. Ya, penyakitnya kan kita suami ini sering superioritas, merasa selalu benar. Sementara istri di pihak yang wajib taat, nah, lalu kita kayak komandan, dikit dikit perintah, perintah. Pokoknya lu, gua bilang yungsem, yungsem. Ya, enggak seperti itulah suasana pergaulan itu, karena saya katakan tadi ada nilai-nilai demokrasi yang harus kita hidupkan di rumah tangga kita. Istri wajib taat, tapi memang suami tidak boleh sewenang-wenang. Namun jangan lupa bahwa Pertanggungan jawab akhirat itu adalah suami, istri itu suargo, manut, neroko, katut. Nah, karena itu imamnya tetaplah suami, kendali rumah tangga itu. itu. Ya, baik. Terima kasih bagai, mungkin ibu-ibu, nah dari tadi ibu-ibu kayaknya. Misalnya rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diorangi. Itu rumah yang dirahmati Allah. Rumah yang suami istri. Hidup dengan saling penuh pengertian. Dan saling menghargai. Itu juga rumah yang dirahmati Allah. Rumah yang di dalamnya banyak diwajahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu juga rumah yang dirahmati Allah. Jadi banyak cirinya. Tinggal ada, ada kebaikan. Artinya begini. Ada sisi-sisi yang rumah itu mencuri perhatian Allah itu. Entah ada yatimnya, entah banyak dibacakan Al-Quran di situ, entah suami istrinya hidup dalam sekerukunan yang luar biasa, entah karena memang orangnya abid, sangat ahli dalam beribadah, pokoknya ada sisi-sisi yang mencuri perhatian Allah. Kalau perhatian Allah tercuri ke rumah itu, itu rumah yang dirahmati Allah. Kira, kira itu ibu makasih jadi kuncinya kita harus mencuri perhatian Allah ya pak kiai ya nah pak kiai di bulan Ramadan ini kan bulan penuh berkah bulan penuh rahmat ya makanya segala sesuatu yang ibadah yang kita lakukan ini pahalanya berlipat-lipat ya pak ya betul ya pak ya kira-kira pak kiai -kira, uh, tips-tips apa nih pak kiai untuk kita ya ibu-ibu bapak-bapak yang ada di rumah itu juga kita anak-anaknya ya yang bisa kita lakukan supaya di bulan Ramadan ini benar-benar benar-benar kita uh, apa mendapatkan rumah yang benar-benar apa ya, benar-benar surga gitu, benar-benar tenang, benar-benar tenteram gitu pakai, Jaya, pakai. Bapak Ibu dan hadirin serta pemirsa tv One, kita sudah masuk sepertiga yang kedua Ramadan ini, pertengahan Ramadan. Tradisi Baginda Rasul makin ke akhir Ramadan, beliau makin menyingsingkan lengan baju Menghamparkan sajadah lebih banyak di masjid daripada di rumah Ini tra tradisi bagi baginda Rasul Kita biasanya lebih banyak di pasar Kebalikannya itu nah, Karena itu mari kita lebih dahulu pertama memahami Ada apa sih Ramadan ini Pertama ini bulan yang kedatangannya dirindukan Oleh baginda Rasul Orang yang paling banyak ibadahnya itu Rasulullah. Orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun itu Rasulullah. Orang yang akhlaknya sempurna itu Rasulullah. Tapi Rasulullah orang yang paling merindukan. Ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Ini dahsyat. Artinya apa? Ini memang bulan istimewa. Kalau ini bulan istimewa, mari sadar. Enggak tiap tahun isinya Ramadan itu. Dia cuma sekali dalam sebulan. Mumpung, itu lah. Mumpung tahun depan tak ada jaminan lo ketemu Ramadhan lagi, ya bu ya, tidak ada, tidak ya? ada jaminan, tidak ada. Mumpung, kapan mau cari nilai sebesar ini? Doa didengar, permohonan dikabulkan, taubat diterima, nilai kebajikan jadi berlipat ganda. Memang tidak semua orang suka hitung-hitungan. Tapi kan anak kita saja kan ada yang maru mau disuruh beli rokok kalau ada kembaliannya. Tingkat kesadaran kita itu memang variatif sekali. Tapi anak uli hal kita manfaatkanlah kawasan rawatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pakai. Pakai sebelum ditutup nanti mungkin pakai bisa jawab juga. Nah kita kan kemarin ini uh, tetap berkesan.